pakaian yang baik, klambi sing apik itu gak perkara wah kainnya sutra yang terbaik dan harganya termahal, terus modis, boyis, keren, gentle, trendy, funky nda. Tapi apike klambi itu tergantung wong sing manggon ten jero ne klambi wau. meskipun baju itu harganya 5 miliar, klambi apa yo? Nah, tapi kalau sing nganggo iki patak warak, yakin baju itu jadi murah nilainya, murah harganya karena orang yang ada di dalamnya itu murah murahan, maka kelambinya ya ikut jadi murah, betul? Tidak. tapi meskipun baju itu kainnya sederhana, bahkan bisa dibilang jelek kain titron, bodoh karo selambu lo warnanya kontras banget atasnya hijau, bawahnya merah, kayak kapsul Tidak. tapi kalau yang makek, yang ada di dalamnya itu orang yang berakhlak mulia yaitu baju itu jadi mahal nilainya Betul. Subhanallah kalau enggak percaya, coba mas-mas, andaikan anda suruh nikah, milih, pilih mana satu ada perempuan wajahnya cantik tapi bajunya jelek, sama yang perempuan satunya tu bajunya bagus tapi wajahnya jelek. Ayo pilih yang mana? Hah? Oh wajah cantik, baju bagus, ah, cerdas itu pilihan tepat ya pilih wajah cantik, baju bagus emang ada gitu perempuan wajah udah cantik, bajunya bagus tapi ya gak gelap karena rupamu, bucah <tik> <tik> ya gak level ya kok gak pilihane pilihannya perempuan kayak gitu, gelapnya ya main karena aku <tik> oh, ya pilih yang wajahnya cantik biarpun bajunya jelek daripada baju bagus, wajah jelek baju itu apa? gak begitu penting apa mana-mana di buku malah banyak orang kelamben kok demikian pula rumah ya kayak gitu rumah yang baik itu tergantung penghuninya sebagus apapun bentuk rumah itu semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu kalau di dalam isinya kambing namanya ya tetap kandang. Betul? Betul. Dipikir omonganku ki larang, Bro. Dipikir. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau di dalam isinya sapi namanya Kandang, semegah apapun bentuk rumah itu, semewah apapun bangunannya, kalau di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah sakit, apalagi yang ada di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit, rumahnya kayak istana, tapi isinya mak lampir, ini pelet gerandong, itu namanya rumah hantu, meskipun rumah itu sederhana, sebaliknya omah cili, welek, rupek, ciut, pinggir kali tapi kalau dalam isinya keluarga yang bahagia yang harmonis itulah yang dinamakan rumah tangga meskipun rumahnya enggak ada tangganya Anggel loh kayak golek kata-kata ngene iki Anggel Angkane larang Kanggel piye ngundang ping raiso ra Padahal lu DPR RI apa mana potong kamu? mohon maaf kalau saya dalam manajemen saya itu gak ada membeda-bedakan ini yang undang siapa sama saya, diundang ketua RT sama diundang pak DPR RI, hukumnya sama meskipun ini yang undang ini anggota DPR RI, saya sudah ada jadwal di ketua RT Loh, ini yang undang ketua DPR RI ini gak ngurus <tuh> Loh, orang sudah ada jadwal, kecuali kalau memang kosong, tidak ada agenda kalau sudah ada agenda, saya demi Allah saya enggak mau dhalim saya ini sudah diisi, undangnya sudah 3 tahun yang lalu misalnya Kang Min itu sudah mengundang saya 3 tahun yang lalu terus gara-gara diminta sama DPR RI, terus jadwalnya saya batalkan saya dhalim dan itu dosa besar apa oh, ini no, aku? Loh, ini kan harus bukti, orangnya yang ngomong Dewi loh selama jadi anggota DPR RI dua kali berusaha mengundang saya tidak ISO itu ya sudah ada jadwal bahkan saya untuk keluarga saya sendiri itu ya, ngalah aku sama jadwal yang ngomong subhanallah, saudara saya jadi manten itu ya saya tidak bisa nungguin iring-iring ke manten juga ya tidak bisa menunggu, karena sudah ada jadwal ngaji pakde saya sendiri meninggal itu saya tidak ikut nyolatin, tidak ikut tahlilan kalau saya tidak percaya dia mengatakan ini beneran ini. Ya abot yang janji ngono lho. Wes. Nah. Koe meneng ora melu nyangoni cerewet.